Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingin ber, Buya ingin bertanya Apakah air yang banyak Air itu dikatakan mutlak ketika Dicampuri Jadi mencampur air tersebut dengan sengaja Kemudian salah satu sifatnya berubah Air tersebut Sudah tidak mutlak lagi Kemudian yang kedua Untuk masalah mensucikan Najis Mughalatoh Apakah ini atau karena zaman dahulu Belum ada alat yang canggih Untuk bisa membersihkan najis tersebut Terima kasih Air mutlak itu yang bahasa yang kami sederhanakan Adalah air yang asli Asli Dari bumi atau turun dari langit Belum bercampur dengan sesuatu apapun Dan nanti akan menjadi berubah dengan dua model yang satu berubah dengan najis maka menjadi air mutanajis yang kedua adalah berubah air tersebut menjadi tidak mutlak lagi dengan dua model jadi berubah yang pertama air mutlak menjadi berubah karena najis yang kedua bukan karena najis ada dua model lagi dua cabang yang pertama air berubah karena digunakan untuk wuduk namanya mustakmal dan air mustakmal itu bukan air yang kesentuh tangan itu bukan air mustakmal dengan tiga syarat kalau itu untuk wuduk kalau membersihkan majus dengan lima syaratnya jadi air mustakmal adalah air sedikit yang kurang dari dua kolah yang digunakan untuk untuk membasuh yang wajib membasuh wajib itu contohnya membasuh muka yang pertama yang kedua adalah sudah terpisah dari anggota tubuh jadi yang disebut mustahil hanya ini saja yang jatuh, jatuh di dagu kita itu disebut mustahil atau orang yang duduknya nyebur ke dalam mukanya, dicelupin ke muka, airnya jalupin ke timba, timbanya air sedikit, baru mustahamal. Tapi kalau ada di timba, lalu kita sentuh, dengan kita aduk-aduk dengan tangan, tidak menjadi mustahamal. Itu air yang berubah dari air suci dan sucikan, atau air mutlak menjadi tidak mutlak lagi. Kemudian yang satu lagi adalah bercampur dengan sesuatu yang suci. Bercampur dengan sesuatu yang suci akan berubah ke mutlakannya, ini yang ditanyakan. Jadi baik air sedikit atau banyak Anda punya kolam gede, raksasa Tapi anda campuri dengan sesuatu yang suci Kalau dicampuri sesuatu yang najis jadi najis Asalkan berubah Kalau air banyak akan berubah menjadi najis jika ada perubahan Perubahan bau atau perubahan rasa Atau perubahan warna, warna najis ya Kalau berubah itu karena kemasukan najis Maka air itu menjadi najis biarpun air banyak tapi kalau air banyak kecebur najis tidak berubah tetap suci misalnya ada bangkai kalau kerbo sembelah masih suci tapi bangkai kerbo bangkai kerbo gede begitu rupanya bangkainya masih segar. kecebur kolam setelah diangkat masih bersih kolamnya kolam lebih dari dua kolam diangkat kerbonya ternyata Airnya masih tidak berubah, maka air itu tetap suci dan bersucikannya. Kenapa? Air banyak kemasukan najis, asalkan tidak berubah, tidak jadi najis. Berbeda jika airnya sedikit, kemasukan najis, langsung najis. Nah, kalau yang masuk itu bukan najis, maka air itu akan menjadi berubah tentunya dengan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah, berubahnya adalah parah. warnya parah. Kemudian dengan sesuatu yang bisa bercampur, yang ketiga. Yang ketiga adalah sesuatu tersebut susah tidak mud mudah untuk dihindari. Yang keempat adalah hanya ini, perubahan itulah yang menjadikan air itu tidak suci dan tidak tidak bisa mensucikan, jika pun suci contohnya air susu sampai berubah, sehingga kalau orang melihat air, dia pun air itu satu bak gede, satu drum, isinya 5.000 liter 5.000 liter, tapi dibasuki susu, tidak apa, banyak sekali susu, sehingga semua orang itu akan melihat bahasanya itu menjadi air susu, coba Empat syarat ini pasti ada, sengaja dimasukkan, ya, ada sengaja memasukkannya. Dan air susu dengan air wudhu, susu dengan air wudhu tempatnya beda, susu itu di dapur, air wudhu di kolam. Bagaimana bisa ketemu, ya kan? Kemudian perubahannya yang sangat. Dan sesuatu yang mencampuri itu memang bukan di situ tempatnya, berbeda dengan belerang. Kalau Belerang kan tebing-tebing sungai Belerang itu kan memang tempatnya di situ yaitu tempat aliran air. Kemudian yang ketiga adalah, uh, apa tadi? Huh? Mudah, mudah dihindari, ya mudah dihindari yaitu kan, nah, susul itu bukan tempatnya, sih. So. saya ulang dari pertama. Ini saya nyebut empat lupa, hilang satu ini. Yang pertama adalah, dengan parah, kalau berubahannya masih tidak parah misalnya ini apa sih yang campur maka air itu tetap suci dan mensucikannya memang kelihatan remeng-remeng putih tapi kita tidak bisa kecuali dikasih tahu bu itu kena susu, tidak paham tapi kalau orang selagi tidak diketahui, dikasih tahu, tidak ngerti maka itu tidak dianggap sebagai perubahan, biarpun warnanya berubah mulai putih-putih begitu ya lalu kolam 5.000 meter, tak taunya kemasukan air susu putih tapi ini tetap saja suci dan mensucikan asalkan apa bagi orang yang enggak tahu nyeburnya susu dia tidak bisa menyebutnya ini apa sih tapi kalau langsung pada air susu ini dicium langsung bau susunya dirasakan rasa susunya atau dilihat memang model susu maka itu yang tidak bisa dipakai budek lagi jadi perubahannya karena sangat parah. kemudian sesuatu yang bercampur itu adalah sesuatu yang memang tempatnya bukan di situ kalau tempatnya di disitu maafkan kayak belirang belirang, jadi tempat yang jauh kemudian ketika sesuatu yang bisa bercampur yang bercampur itu kalau sesuatu gak bisa bercampur ya enggak misalnya kayu cendana itu kan hanya baunya saja yang berubah tapi eh, bahan kayunya tidak bercampur, namanya mujawir dalam bahasa fikir jadi harus yang bercampur, kemudian dengan sengaja dia itu Ini, cuman sengaja ini sebagian orang ditinggalkan karena memang siapa yang mau iseng ini, jadi Sengaja ini sering ditinggalkan Jadi cukup mengambil tiga syarat Perubahannya sangat besar Sangat luar biasa Jadi perubahan yang Tagayur Jadi tagayur perubahan yang sangat parah Kalau perubahannya tidak parah tetap suci Di samping itu yang berubah itu adalah Sesuatu yang memang bukan di situ tempatnya Contoh Kalau ada pohon Pohon di atas danau Kemudian daunnya daunnya pepohonan itu jatuhnya ke mana ke danau sehingga daun itu yang selalu berjatuhan itu mau tidak mau itu akan merubah sehingga daun danau itu warnanya menjadi merah karena dedaunan. dalam hal ini dimaafkan kenapa karena memang daunnya itu tempatnya di situ jadi dimaafkan kecuali ada danau di sana bersih anda sengaja mengambil daun Diceburin di sana Sampai berubah warnanya Maka itu tidak diperkenankan Jadi, jadi intinya Perubahan yang dimaksud adalah Perubahan yang sangat parah Sehingga setiap orang yang melihatnya Langsung bisa menyebut berubah karena apa Tapi kalau maksud, Kenapa sih? berubahnya apa sih Oh itu tidak ada masalah Mohon maaf sabun kalau berubah dengan sabun juga gak boleh dipakai putu. Tapi bagaimana? Langsung orang tahu ada sabunnya, rasa sabun. Cuman kadang-kadang kalau sabun satu kecebur di kolam gede itu hanya remeng-remeng kan? Putih setengah putih kayak keruh begitu. Itu tidak disebut sebagai berubah. Karena apa? Karena apa? Berubahnya keruh begitu Dia dicium tidak ada rasanya. Bagi orang yang baru, orang buta masuk ke situ gak tahu. Dicium baunya tidak ada. Bagi orang yang melek pun bingung ini keruh. Kenapa? Ya karena umumnya kena sabun maka baru tahu. Tapi kalau orang yang tidak pernah kenal sabun enggak akan orang yang yang artinya orang yang tidak tahu yang menceburinya maka dia akan bingung ini kenapa berubahnya. Tahu orang teh, susu, panteng, susu, kopi itu tahu. Jadi yang dimaksud berubah dengan perubahan yang sangat yang menjadikan air itu tidak mutlak adalah jika air itu berubah bagi siapapun orang pasti tahu ini berubahnya karena apa. Tadi kalau masih tidak tahu itu tidak dianggap perubahan. Kemudian najis mualadhoh, najis mualadhoh itu najis berat. Yang ada di dalam pembahasan madzhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang mengatakan bahasanya anjing itu najis liurnya anjing adalah najis dan kebasahan anjing adalah najis menurut madzhab Imam Syafi'i kemudian harus dibasuh dengan tujuh kali ini adalah ta'abudi 100% kenapa? kalau urusannya hanya membersihkan najis tidak harus tujuh kali seandainya dua kali cukup kan? berarti ini ta'abudi, buktinya ada bilangan tujuh ta'abudi itu pasrah, itu aturan dari Rasulullah dan Allah jangan ditanya sebabnya apa? laku sebabnya karena, kadang sebagian orang hikmahnya karena kotoran anjing adalah begini, begini, begini, begini. itu hikmah saja Najisnya anjing berat begini-begini itu hikmah Tapi yang jelas di maknanya budi Artinya jangan ditanya Sebab kalau hanya urusannya membersihkan bakteri dan penyakit apanya Mungkin dua kali sudah cukup Tiga kali sudah cukup Maka ini adalah ta'ab Kemudian ada debunya ta'ab Kemudian lagi di dalam madhabnya Imam Malik Anjing itu tidak najis menurut madhab Imam Malik Dan boleh dibakan dalam madhab malik sendiri kalau kena jilatan anjing pun wajib di basuh tapi bukan karena najisnya, tapi karena perintah itu saja jadi menurut madhab imam malik bahwasanya bekas jilatan anjing itu harus dicuci tujuh kali dan salah satunya dengan debu itu bukan karena najis karena karena ya sudah itu perintah yaitu ta'ab budi kalau menurut kita itu adalah Najis Kemudian kita beri nama Mughaladoh Kenapa diberi nama Mughaladoh? Karena wajib membasuhnya tujuh kali Sebab yang dibasuh dengan banyak kali Tentu karena itu adalah apa Najis yang sangat besar Maka itu istilah yang ada di dalam Islam Imam Syafi'i Maka itu Najis Mughaladoh Baik, itu Ta'abbudi Kemudian Ta'abbudi itu Ya dalam rangka kepatuhan kepada Allah Gitu saja Tidak usah tanya sebabnya apa Itu selesai kemudian masalah agak pun nanti ada upaya-upaya apakah -apa tidak boleh diganti dengan karbon itu debu karena mungkin waktu itu belum ada penemuan oh lain jangan ngomong sebab tidak boleh kita batalkan nas selagi masih bisa kenapa kita pakai yang lainnya ada dulu orang berusaha kan debu kotor pakai karbon saja karena bakteri yang ada di lidahnya di liurnya anjing itu bisa dibunuh dengan dengan jenis karbon apa begitu ini ada yang berkata waktu itu Nggak, tidak bisa diganti debu tidak boleh diganti dengan yang lainnya Karena apa? Selagi nas masih bisa kita laksanakan Tidak boleh kita tinggalkan Sebab nanti mengarah kepada taktilusus Membatalkan nas Sama di dalam urusan mengetahui orang berzina Harus dengan saksi dengan mata Video tidak berlaku Ada orang mengkamera berjudi tidak dianggap dan ini tidak bisa diterima video rekaman-rekaman yang men menyadap orang melakukan zina. Auzubillah semoga Allah menjauhkan dari zina dan menjauhkan kita dari melihat orang zina. Nah, video tidak bisa karena ini nanti mendapat tilul nusus. Menggantikan nas yang sudah ada dalam Al-Qur'an dengan empat saksi itu. Empat saksi ini harus tidak bisa diganti dengan video Jadi selagi nas masih ada Maka nas digunakan Maka itulah yang difahami oleh para ulama Bahasanya debu tidak bisa diganti Dan itu pun 100% Tak ambuti Tak serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala